Bersama-sama serah ya. Untuk Anda semuanya, kita sambut kehadiran Desi! Ta! Serah! Selamat Stop, stop, stop, stop. thank you boss